Pak Rudi, selamat sore. s t o r e t r i m a kasih, Pak a k a s e t u j u s e k a l i d e n g a n a Pak u d i a m a t r e a k a s a k u d e l a m a r e t a kasih, a k u d i t m a k a a k r u i l a a r e t m a k a d e m a k a i k d i e m a k i k i e r i a k a a k r u e r i a k a s i Pak r u e r i a kasih, t i d a k p e r n a h d i b e r a n t a s s a m p a i m e n u n g g u d i t a k a Pak a k a s a k r d i t u n g g u o l e h p e m e r i n t a h b a Rudi. b e r a n t a s s e p e r t i h a l k e c i l s e p e r t i r a n j a u r a n j a u p a p u j u g a s u d a h a d a d i m a n a m a n a i t u d a j a Terima kasih, Terima kasih, Pak Rudi. p a k a g u s i e r i m a k s i r e r a s i h a m a k s i r t e s i r e r a s i r e m a s i h a k t a k s i r e y a mbak, umumnya itu di penegakan hukum ya mbak. Sebenarnya kalau sekali h a n y a dibiarkan, ada p r o s e s pembiaran, apakah itu pembunuhan misalnya? Kalau keluar, kalau itu menjadi perhatian publik ya, di,、e, diperlihatkan bagaimana、e, ini polisian, pok, terutama kapolda memberikan penyadaran kepada masyarakat. Sekarang media juga sudah sangat terbuka untuk itu dia. Jakarta Jakarta misalnya itu ada berita yang apa, tentang kriminal gitu itu membuat kira mereka mereka yang kalau dulu mbak tahun delapan puluhan di Jakarta itu ya kalau kita mau lewat di yang、hmm, katakanlah tanah abang atau lapangan banteng itu agak takut. Nah sekarang ketika media sudah membuka misalnya pelecehan wanita misalnya menggoda saja bisa dilaporkan di polisi, maka、uh, g r a s s o o t itu, katakanlah apa u m p u t Jakarta, saya pikir dengan kira itu, uh, tapi uh, ini belakangan ada proses pembiaran dan tidak jelas begitu, punishment-nya gimana, begitu, jadi、uh, terutama ini menjelang-menjelang f i l d u o juga dibiarkan apakah、okay, organisasi apa Seperti FDR berantem dengan Itu hanya karena lahan parkir Misalnya itu p e m b i a r a n p e m b i a r a n itu mbak Sebenarnya yang menjadi kunci dari Apa Keamanan di GKI dan k h u s u s n y a dan Indonesia secara keseluruhan Terima kasih mbak Terima kasih kembali tak Silahkan Kita selalu dengar ya Kalau ada pemilihan Kapolda terus kalau Bukan Kapolda Kapolda r パシリ、マカヤンパタマ、パシリ、ウラン、アカンマンバスミ、フレマン、イスマス、ガマ、ジャメ。タピー、エト、アニャブラフ、ムキン、バジャラン、ソボラン、ドローラン、エト、マルンパン、ウラン、ウラン、ウラン、ジュナギ。タギアタネト、ソモリマナマ、ナギタリア、ディプランパタン、ディプタラン、ポタラン、ジャランネト、パオガエト、パニャスカリア。 Jadi seolah-olah itu masyarakat itu、e, dihadapkan sama tindak-tindak yang tindakan-tindakannya melanggar hukum itu dan tidak ada sanksi apa-apa dari aparat ya. Jadi ya, akhirnya semua merajalela. Jadi memang benar-benar、e, tidak aman itu di Jakarta itu. Jadi supaya、e, kapolri itu juga、e, apa yang dia janjikan itu waktu begitu pemilihan terjadi ya harusnya dikonsisten lah ya. Jadi keamanannya ter bisa ditingkatkan terusnya paling dua bulan tiga bulan noda itu、uh, dibiarin lagi akhirnya premanisme itu kambul k lagi begitu terima kasih saya. pak Satri pak r o b e t selamat sore selamat sore y k a l a u saya singkat kalau saya tuh berpendapat bahwa preman itu temannya polisi dibalik lagi polisi temannya preman パパンディ Dalam ini, Jasa Marga sebagai pengelola tol, dia harus ikut berulang jawab karena j a l a n tahun itu kan jalan khusus, d i m a n a kita harus bayar ya. Jadi tanggung jawab moralnya pun n g g a k ada, saya lihat. Tidak ada s e m a sekali, selama kan kita sebagai pengguna jasa itu, n g g a k diperhatikan kalau saya lihat. Saya i t u Bu,、ya. terima kasih. Terima kasih Pak Pandi, Pak Sujim, i selamat sore. Selamat sore, Bu. Silakan. Memang ada b e n a r n y a mungkin itu anu, koran k o m p a situ, Bu. soalnya kemarin itu mobil saya hilang bu hari Rabu itu kira-kira jam tiga di depan rumah truk lagi sebetulnya kan kalau dipikir buat apa mencuri truk itu kalau nggak paling larinya ke Besi tua ya ke di mungkin dipotong-potong atau bagaimana m e s i n y a nyuri itu kan sedan apa mobil pikang begitu itu truk itu b i s n i dari saya terima kasih terima kasih yang berikutnya Pak Seven selamat sore selamat sore iya dengan Pak Valentino Pak Valentino s i l a k a n ya mereka itu berani karena dilihat di atasnya b e g e a k korupsi merenjelera gak d i a p a p a i n gak disentuh gak di gak ditindak jadi ya mereka akan melihat atas,、gitu. jadi mereka semakin berani, karena hukum disini sudah mandul、gitu. terima kasih Bu